Ini bahaya dari pendidikan ketika kita salah menempatkan anak-anak kita di tempat yang tidak benar. Maka oleh karena itulah kita sebagai orang tua hendaknya memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian menganggap pendidikan anak ini nanti sajalah kalau sudah besar. Baru belajar agama. Lah, belajar agama itu sejak kecil. Contohnya belajar agama sejak besar itu ya kita-kita semua. Apa kemudian anak kita harus mengulang kehidupan seperti kita? Alimah Makatib al Baghdadi memberikan contoh bagaimana anak-anak dihasung didorong untuk menghafalkan hadis. Setiap hafal satu hadis diberi satu dirham. Ini adalah bentuk tarbiyah salafun asalaq dalam rangka untuk memberikan dorongan kepada anak untuk mencintai. Mencintai agama, mencintai ilmu. Nah, kalau kita anaknya sudah hafal, ya santai saja, bagus, bagus, bagus. Bi, aku sudah selesai juz amal. Ya, bagus. Besok masuk lagi ponok ya? Sudah, ringan saja. Padahal kalau benda soalnya satu hadis. Ya tentu dengan rija orang-orang dulu kan, menghafal satu dirham. Ri. Dan ini, di dalam dunia pendidikan sekarang, ini yang disebut dengan apa? Reward. Kan begitu. Dalam dunia pendidikan, ada reward punishment ya. Yang salah, di punishment, diberi sanksi. Yang berhasil, diberi apa? Reward, beri ini dunia pendidikan sekarang menerapkan apa yang dilakukan oleh salafus saileh dulu, apal satu hadis, kafir satu dirham. Jadi anak-anak terus bersemangat. Itu menunjukkan apa? Di satu sisi orang tua perhatian, di satu sisi anak yang diperhatikan oleh orang tua, dia merasa bersemangat. Jadi ada timbal balik. Satu sisi orang tua benar-benar memberikan istimewa kepada anak, dan di sisi lain anak karena adanya perhatian dari orang tua jadi bersemangat. Lah kalau ada anak-anak yang sekarang di pondok bermasalah, lihat dulu orang tuanya. Makanya kadang-kadang saya kalau di Solo. Catat nih, orang tua yang bulan ini belum mengirimkan paket. Karena itu ukuran. Bukan masalah orang tua ngirim paket makanannya, bukan. Tapi untuk mengukur sampai sejauh mana perhatian orang tua kepada anak yang sedang dipondokkan itu. Catat berapa kali dia telpon dalam satu bulan ini. Atau SMS berapa kali? Ini akan menjadi ukuran sejauh mana kedekatan orang tua dengan anaknya. Orang tua yang memiliki kedekatan emosional dengan anaknya, itu setiap hari inginnya apa? Inginnya apa? Inginnya bertemu, kan begitu? Inginnya bertemu. Itu orang tua yang memiliki kedekatan emosional dengan Anak, sama seperti kita kalau kedekatan emosional dengan istri inginnya apa? Bertemu terus kan? Persis nempel kayak perangkok. Gak ingin lepas. Dunia ini milik, milik berdua yang lain kos. Begitu juga anak dengan orang tua. Kalau kedekatan emosionalnya tinggi, anaknya dipisah di pondok mana, dia akan senantiasa berusaha untuk menghubungi. Minimal sepekan sekali menanyakan bagaimana keadaanmu nak. Minimal menanyakan sudah sarapan apa belum nih pagi ini. Makannya kemarin apa? Enak enggak di pondok makannya? Enak bah makannya. Dikasih ikan satu-satu. Makannya satu sohan bersama. Diberi ikan satu-satu. Uh, Masya Allah pondoknya. Oh, iya bah ikannya ikan teri. Luar biasa. Walaupun sekedar untuk menanyakan Kepada anak makannya apa Apa yang perlu dikirim nih Sabunnya habis kah Odolnya habis Ditanya Penting karena apa kaitannya nanti Dengan semangat belajar Anak masalahnya Bukan semata-mata kita oh, Anak kok diajari terus materi bisa jadi cowok matre nanti bukan itu tapi akan timbal balik anak merasa diperhatikan belajarnya pun bergairah karena selama ini selalu dipantau oleh orang tuanya dan getaran-getaran emosional anak getaran-getaran hatinya nyambung terus dengan orang tua dan itu yang harus dibina Di dalam pendidikan ini Jangan kemudian anak sudah taruh di pondok Ya sudah Seperti jin buang anak Anaknya ada masalah Tidak tahu Anaknya Kurang ini dan itu Tidak tahu Maka penting sekali bagi orang tua untuk membangun ikatan emosional ini, kedekatan. Karena di situ nanti kita harapkan dengan terbangunnya kehangatan hubungan dengan orang tua, orang tua bisa memberikan motivasi-motivasi tasjik untuk kemudian anak giat belajar. Kalau orang tua dekat dengan anak, anak juga terbuka. Begitu ada kesulitan belajar. Anak akan terbuka. Tapi aku susah sekali menghafalnya. Loh kenapa? Aku suka ngantuk. Orang tua bertanya. Apa sebabnya ini ngantuk? Malamnya kurang tidur kah? Atau apa? Orang tua yang perhatian segera. Untuk kemudian... Mungkin periksa kah, oh ternyata ada faktor amandelnya kah atau apa Kan bisa berpengaruh hal-hal yang sifatnya fisik nah, Kalau anak diperhatikan begitu kan bagus Ini penting untuk kita sebagai orang tua Memperhatikan keadaan anak-anak Kalau kita serahkan ke pondok seluruhnya berapa sih pengasuh pondok? paling lima orang, paling banyak sepuluh orang. Sementara yang harus ditangani sekian banyak anak-anak, maka kekurangan-kekurangan itu kita tutupi. Bukan lantas kekurangan itu kemudian menjadikan kita lari. Oh, kalau begitu pondoknya kekurang tenaga pengajarnya sudahlah, nggak usah dipondokkan saja. Nah terus di mana? Ya di sekolah umum, wah ini lebih berbahaya Ini lebih berbahaya Justru dengan adanya kekurangan pondok itu Kita bersemangat untuk menutupi kekurangan itu Saya dulu pernah belajar nih, matematika di FKIP Pondok perlu tidak guru matematika? Begitu harusnya kita bertanya Jangan nunggu satunya manggil. Waktu ini nggak ada ini yang belajar matematika. Ya, Kita di Yaman itu kan karena pelajaran matematika belum diberikan, sehingga ketika belajar Faroit seperempat itu seperempat dengan seperdelapan itu lebih banyak seperdelapan katanya. Sudah diterangkan sama guru faroidnya, 1 4 itu lebih besar daripada 1 8. Tidak bisa, kenapa 1 per 8? 1 per 8 tetap lebih besar. Diambil roti dibagi 8, yang satu dibagi 4. Nah, besar mana? Iya, besar 1 4. Dalam hal belajar matematika untuk mendukung pelajaran-pelajaran dinia, Tidak mengapa. Bahkan ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah bentuk perlunya kita memberikan perhatian. Dan ini semua dilandasi da karena tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai pendidik, surat at-Tahrim, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari tadi, itu sudah menjadi landasan yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwasannya kita sebagai orang tua adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak kita. jangan sampai kemudian kita melalaikan tanggung jawab ini wahyu dzillah sehingga kemudian kita acuh tak acuh dengan pendidikan anak-anak kita oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk memperhatikan tentang keadaan anak-anak kita. Wala walaq walaqis tahana katsir minal walidayn bihal haq fa adahu wa nasahum. kana la kaanna la masuliyatul lahum alaihim لا يسألون أين ذهبوا ولا مت جاءوا ولا من أصدقاءهم وأصحابهم ولا يوجهم ولا يوج ولا يوجهم نهم إلى الخير ولا ينهونهم عن الشر Ansar Maka Sungguh banyak sekali orang tua Kedua orang tua Yang melalaikan Atau meremehkan hak Anak ini Hak anak untuk mendapatkan Pendidikan Mendapatkan pendidikan Agama Banyak orang tua yang Melalaikan ini Fa'abawu auladahum. Mereka menyanyikan anak-anaknya dan mereka pun melupakan, melupakan anak-anaknya seakan-akan mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka. Layas aluna ainazah bu. Orang tua tidak pernah bertanya. Aina zahabu, kemana mereka pergi? Nah lihat, pertanyaannya kan simple saja sebetulnya, sederhana. Kemana anak itu pergi? Kapan mereka akan datang? Siapa teman-teman mereka? Ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Talah Utsaimin rahimahullah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasannya orang tua itu tidak menyanyiakan tanggungjawab dia. Wala yaujuna wa la yaujunahum ila dan mereka tidak mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan wala yan aunahum anisyar dan tidak mencegah mereka anak-anak dari sesuatu yang jelek maka apabila kita perhatikan sedikit sekali orang tua pada zaman sekarang ini yang memiliki perhatian kepada anak Dengan pertanyaan-pertanyaan yang singkat Tapi sebetulnya itu menunjukkan perhatian yang mendalam Ketika kita makan Makan siang bersama Ditanya Kamu kok tadi tidak makan siang bersama Kemana Kemana atau biasanya ada sholat berjamaah Sholat maghrib berjamaah Isya berjamaah Kemudian ditanya Kamu kok tidak terlihat di masjid Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Nampaknya simpel Tetapi sebenarnya Menunjukkan tingkat perhatian orang tua kepada anak Bukan masalah tanya yang remeh-remeh tapi itulah bentuk Kepedulian kita kepada anak Kalau kepedulian kita kepada anak itu tumpul Tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini Orang tua akan menyia-nyiakan begitu saja Anaknya main dengan siapapun Orang tua tidak akan peduli Tidak akan peduli Nah ini di dalam paragraf ini jelas sekali fadilah tu Sheikh Ibn Huthaimin rahmahullah membimbing kita, membimbing kita untuk bagaimana memberikan perhatian kepada anak. Wa al ajab dan dari hal yang aneh Annaha ula'il harifuna kulla lahir rahimahullah bahawakannya Termasuk yang mengherankan di sini Annaha ula'il harifuna kulla Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki semangat Untuk setiap semangatnya apa? Ala amwalihim untuk harta-harta mereka Kalau masalah dunia Luar biasa semangatnya Perhatiannya Luar biasa Bi hifziha wa tanmiyatihha Wa Ala ma yaslahuha ma innahum Yan munahadal mal Mereka memiliki perhatian yang demikian sangat terhadap harta-harta mereka Mereka jaga sedemikian rupa harta tersebut Mereka awasi harta mereka sedemikian rupa Dan mereka senantiasa melakukan bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa menumbuh kembangkan harta mereka Ini Upaya mereka Dalam masalah materi Kan di sini Timpangnya kan? Dalam masalah dunia terus Padahal yang namanya Harta Kan aset Tapi ini anak aset dunia akhirat Diterlantarkan Kita paham Masalah Harta ini aset untuk kehidupan dunia kita dan bisa untuk menjadi wasilah kehidupan akhirat kita nanti tetapi kadang aset dunia ini melalaikan kemudian kita tidak memperhatikan tanggung jawab pendidikan kita sebagai orang tua kepada anak kenapa? sibuk ngurusi almal harta kekayaan harta kekayaan dijaganya, diawasinya Dicatat demi Perkembangannya Dari tahun ke tahun terus Tetapi Anak-anak kita apakah diperlakukan Seperti itu juga Sekali lagi Kembali kepada diri kita Sampai sejauh mana tingkat perhatian kita Kepada anak-anak Pekerjaan kita Sedemikian kita sibuk Pagi, siang, sore. Berangkat supaya nanti tidak macet di perjalanan. Berangkat setelah sholat subuh. Supaya nanti pulang tidak tercegat. Macet pulangnya pun nanti jam 10 malam. Berangkat anak masih tidur. Pulang anak sudah tidur. Awalnya kita mencari dunia dalam rangka membahagiakan siapa? Hah? membahagiakan istri dan anak tapi ketika kita sudah lalai dengan kehidupan dunia anak tidak merasakan apa yang kita cari apa yang kita dapatkan tidak tidak dirasakan oleh anak anak kehilangan figur kehilangan figur ayah karena apa? setiap hari tidak ketemu setiap hari tidak tidak bertemu Anak merindukan Anak-anak kan begitu Kalau sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya kan kangen kan Pernah tidak merasakan anak kangen tapi besok pergi Ya besok pergi Abis besok pergi lagi Ya Sebetulnya ini pertanyaan kecil Tetapi itu menyangkut Keadaan isi hati anak Hati kok pergi terus Besok jangan pergi lagi ya biar Itu menunjukkan apa Mulai anak merasa Kehilangan Hati-hati kalau anak sudah Merasa kehilangan orang tua Anak yang merasa kehilangan, kedekatan dengan orang tua, dia akan mencari aktivitas-aktivitas lain. Kalau aktivitasnya positif, walhamdulillah. Tapi kalau aktivitasnya negatif, ini yang berbahaya. Karena ada sesuatu yang hilang pada diri anak tersebut. Apa hilang tersebut? Kehangatan perhatian dari orang tua. Jangan dikira. Anak tidak merasakan getaran seperti itu. Sekarang kita lihat saja. Anak senang tidak kalau diajak jalan-jalan oleh orang tuanya. Ayu kita jalan-jalan. Kemana? Ya pokoknya naik mobil kita kemana. Senang tidak anak-anak? Senang kan? Bersama siapa itu? Bersama orang tuanya. Senang. Begitu juga ketika orang tuanya tidak ada di hadapan mereka. Tidak bersama mereka anak pun akan merasa kehilangan. Pernahkah anak kita bertanya ketika kita pulang larut malam. Pernahkah kita dapat cerita dari istri kita. Tadi anakmu nanya, Adi pulangnya kapan? Pernah tidak? Pernah tidak? Kalau pernah berbahagialah Karena apa? Karena itu namanya adat Masih ada kedekatan emosional Antara anak dengan orang tua Ini api pulangnya kok lama ya Telepon ya Mi Itu artinya apa? Anak sudah merasa apa? Kehilangan Dalam posisi seperti itu Kalau bisa nilpon ya, telepon. Sekedar untuk ya, merasa anak itu, kita memperhatikan mereka. Ini penting agar kita terhadap anak benar-benar memberikan perhatian yang penuh. Kenapa perhatian yang penuh? Karena dasar dari firman Allah perintah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita adalah penanggung jawab kita diperintah untuk menjaga mereka faktor-faktor yang tadi itu bisa menjadi titik awal melencengnya pendidikan perilaku anak Anak yang lama tidak diperhatikan oleh orang tuanya Biasanya melakukan perilaku-perilaku yang aneh Perilaku-perilaku yang aneh Entah mau kok belajarnya Entah nanti usil dengan temannya Pokoknya dia berbuat Supaya ada perhatian dari orang lain. Supaya dia diperhatikan. Kan begitu. Sebetulnya anak ini tidak nakal. Cuma apa? Cuma dia ingin mendapat perhatian. Kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa kasus seperti itu. Setelah diperhatikan. Setelah. Ayo sini. Bapak Hus. Ayo sini. Nah, mulai dia semangat. Tapi ketika perhatiannya Musrifnya atau pengasuhnya Lengah sedikit Perhatiannya dia bikin ulah lagi Ini menunjukkan Ada sesuatu yang hilang pada jiwa Jiwa anak Di sini pentingnya Kita Menjadikan Diri kita Benar-benar Memiliki perhatian yang besar kepada anak-anak Tidak semata-mata kemudian Memperhatikan masalah Fisiknya Berapa orang dibutuhkan kirim Tidak Itu pun dibutuhkan Tetapi Ada sesuatu yang sangat menunjang Untuk memberikan semangat Belajar kepada mereka Yaitu bentuk perhatian Bentuk perhatian syukur kalau kita bisa datang berkunjung secara rutin, menengok anak kita. Tadi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan payudara kepada kita semua. Betapa tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak ringan di dalam mengarahkan pendidikan anak dan perhatian itu adalah merupakan salah satu hak anak kita anak diperhatikan itu salah satu hak mereka ketika kita tidak memperhatikan mereka berarti kita tidak memberikan hak sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam bishawab anak Allahumma bihamdik ashadualla ilaha ilallatastabfiruka wa atubu ilai